Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah.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 Walau tak maut n,ila, wa antum muslimun. F,ina asdaq al hadith kitab Allah, wa khair al huda huda nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa shir al amur muhdathatuh. F,ina k,lla muhdathin bidah, wa k,lla bidatun zulala, wa k,lla zulala tin fil n,ar. ikhwah, rahmani wa rahimakum Salah satu bentuk ibadah terbaik Yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jal Untuk kita laksanakan Adalah berdakwah, Menyampaikan ajaran-ajaran Allah Menyebarkan Arahan dan bimbingan Nabi Muhammad SAW Untuk segenap umat berdakwah menyampaikan kebenaran supaya kebenaran itu kemudian diikuti berdakwah menjelaskan tentang kesalahan dosa dan maksiat agar ditinggalkan oleh umat inilah salah satu bentuk amalan terbaik yang disyariatkan Allah Azza wa Jalla di salah satu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyatakan waman ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa 'amilas salihan wa qala innani minal muslimin waman ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah tidak ada satu orang pun yang lebih baik kedudukan serta derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala bila dibandingkan dengan Seorang dai hamba yang mau berdakwah ilallah dakwahnya adalah untuk Allah subhanahu wa taala dakwahnya karena Allah subhanahu wa taala <tik> wa amil asalihan selain itu dia pun siap untuk melaksanakan amalan-amalan yang saleh. Wqalal <tik> innani minal muslimin. Kemudian tekad serta cita-citanya adalah Innani minal muslimin Sungguh saya termasuk hamba yang muslim Hamba yang muslim itu hamba seperti apa? Hamba yang muslim itu artinya dia berserah diri Dia tunduk, taat, patuh Dengan segala yang diperintahkan dan diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu hakikat seorang muslim artinya apapun perintah yang disampaikan oleh Allahu Azza wa Jal apapun perintah yang diterangkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, tidak ada rasa berat di dalam hati untuk melaksanakannya muslim, muslim muslim itu artinya tunduk taat patuh tidak perlu bertanya-tanya kenapa kok seperti ini, kenapa kok demikian syariatnya kalau memang itu sudah jelas syariat yang berdasarkan Al-Quran syariat yang berdasarkan sunnah Nabi Muhammad SAW kenapa harus diragukan? kenapa perlu dipertanyakan? nah, barangkali banyak hal kita tidak ketahui hikmahnya tetapi kita sebagai seorang muslim yakin, seyakin-yakinnya bahwa setiap perintah yang diberikan Allah dan diberikan Nabi SAW, pasti ada hikmahnya itu sebuah keyakinan walaupun pada kenyataannya mungkin kita tidak bisa menangkap Apakah hikmah dibalik setiap ibadah yang kita kerjakan Walaupun galibnya Bisa dikatakan mayoritas semua ibadah yang kita kerjakan Pasti bisa ditangkap hikmahnya Walaupun tidak secara keseluruhan Satu, dua, tiga Atau beberapa hikmah dari amalan serta ibadah tersebut Itu yang disebut dengan muslim Tunduk taat patuh Tidak membantah Nah, di awal ayat, "Ayyuhatil filah rahimani wa rahimakumullah." Di awal ayat Allah Azza wa menjelaskan bahwa ibadah yang terbaik salah satunya adalah berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengajak kepada dirinya, kepentingan pribadi bukan pula kepada kepentingan kelompok tertentu bukan tetapi dakwah itu semestinya dibangun untuk dan karena Allah Subhanahu wa taala nah dengan demikian tugas dakwah itu memang bukanlah tugas yang ringan tugas dakwah itu memang bukanlah tugas yang ringan hanyalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Azza wajal yang pantas untuk mengemban tugas dakwah akan tetapi Bukan berarti Akan tetapi Bukan berarti Beban dakwah itu hanya Diemban oleh orang-orang pilihan tersebut Secara mutlak Secara utuh Secara penuh Setiap muslim berkewajiban Untuk berdakwah Setiap muslim ataupun muslimah Berkewajiban untuk berdakwah Setiap ilmu Setetes ataupun setitik yang kita peroleh dan kita pelajari itu wajib didakwahkan wajib didakwahkan sehingga kepedulian terhadap dakwah kepedulian terhadap dakwah mestinya dimiliki oleh masing-masing kita ala qadri al-mustata' al tugas dan beban dakwah itu tentu sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing nah Tugas berdakwah yang diemban si A tentunya berbeda dengan tugas dakwah yang diemban dan dipanggul oleh si B. Nah, tugas beban uh, tugas dakwah yang di yang dilaksanakan oleh si C tidaklah sama dengan tu, tugas dakwah yang kemudian dijalankan oleh si A, F maupun si G. Nah, tetapi semua muslim dan muslimah berkewajiban untuk berdakwah. Nah, berkewajiban untuk berda'wah Nah kesadaran seperti ini harusnya terus dibangun Kita semua harus sadar, mesti sadar bahwa setiap kita bertugas untuk berda'wah Berda'wah itu kan banyak caranya, banyak bentuknya, beragam caranya Ada yang berda'wah dengan lisan, menyampaikan ayat dan hadith Nabi Alaihi A.S ada yang berdakwah dengan praktek keseharian, amaliyah sehari-hari itu seperti apa? Nah, misalkan ia tidak memiliki kemampuan untuk menyampaikan secara verbal, secara langsung kata perkata dalam ta'lim, hal kajian atau yang semisalnya, tetapi ketika ia menggunakan syiar-syiar Islam, katakanlah seperti itu, dia sudah dikatakan sebagai seorang pegiat dakwah. Nah, seseorang yang menjadi pegiat dakwah. Apa yang ia lakukan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, mungkin akan menimbulkan tanya pada sebagian orang. Memancing orang untuk kemudian mencari tahu. Setelah ia terpancing mencari tahu, ya tentunya akan bertanya. Tentunya akan mencari jawabnya. Kita yang menjadi sebab orang tersebut bertanya. Kita yang menjadi sebab orang itu kemudian mencari tahu. Sesungguhnya sedang menjalankan misi dakwah. Sesungguhnya sedang menjalankan misi dakwah Dakwah itu sesuai kemampuan kita Ada yang dalam bentuk pikiran masukan, ide Ada pula yang bisa berdakwah Dalam bentuk tenaga Ada yang bisa berdakwah Dalam bentuk harta Ada yang berdakwah dalam bentuk dukungan Moral, support Itu bahkan yang terpenting nah, Ada pula yang berdakwah Dalam bentuk doa Da'wah itu sendiri pun secara bahasa artinya berdoa. Nah, Mengajak, menyeru. Nah, sehingga ayat yang saya bacakan tadi. Ikhwati filah barakallahu fiikum. Ayat yang saya bacakan tadi. waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Wa amilas salihan wa qala innani minal muslimin. Ayat ini menjelaskan keutamaan berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah ayat ini ditujukan untuk orang-orang tertentu? Jawabannya tidak. Muslim manapun, muslimah manapun Asalkan dia menjadi hamba yang muslim, mukmin, Maka memiliki peluang dan kesempatan yang sama Untuk meraih janji kemenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dengan jalan dakwah Fi sabinillah ya. Tetapi seperti yang saya singgung di depan tadi juga Untuk melaksanakan dakwah itu memang bukanlah tugas yang ringan Bukanlah tugas yang ringan Kita memerlukan ilmu Semakin berat beban dakwah yang ada di bahu, semakin banyak ilmu yang kita perlukan. Nah, semakin banyak ilmu yang kita per perlukan. Nah, yang jelas, kita harus sadar bahwa Islam memerintahkan kita untuk selalu menjaga semangat di dalam menyampaikan ajaran-ajaran yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dalam suasana hajjatul wadah kurang lebih 100 ribu sahabat radiyallahu ta'ala anhum ajmain ikut melaksanakan ibadah haji bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wa alaihi sebuah kesempatan yang tidak ingin dilewatkan oleh siapapun sahabat yang hidup saat itu Nah, karena Nabi Muhammad SAW dalam beberapa isyarat Telah ditangkap oleh sebagian sahabat bahwa usia beliau SAW Tidak akan berumur panjang lagi Ajal beliau SAW semakin hari semakin dekat nah, Maka ketika Nabi SAW mengumumkan Haji, eh, Tahun ini saya akan berhaji Maka berita-berita tersebut terus menyebar ke sana dan kemari. Nah, kita bisa bayangkan kemenangan dan perkembangan dakwah Islam, dakwah Islam, mulai dari Abu Bakar As Siddiq, Khadijah bintu Khawailid, Ali bin Abi Thalib, beberapa orang saja yang masuk Islam itu pun sembunyi-sembunyi. Nah, kemudian beberapa saat sebelum beliau shallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, beliau telah disenangkan oleh Allah Azza Wajalla dengan melihat sekian ratus ribu, seratus ribu lebih sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengikuti proses marasik haji yang dipimpin langsung oleh beliau Shallallahu alaihi, wa alaihi Wasallam. Ya. Karena kesempatan berhaji hanya sekali di dalam sejarah Islam. Adapun sebelum datangnya Islam, sebelum beliau diangkat sebagai nabi dan rasul, para ulama memang berbeda pendapat. Apakah nabi Alaihissalam pernah berhaji ataukah belum? Tetapi di dalam sejarah Islam saat itulah Nabi Alihissalatul Salam setelah berhijrah, Nabi Alihissalatul Salam melaksanakan ibadah Haji. Nah, kesempatan emas tidak disia-siakan. Nah, maka sejak awal memang Nabi Muhammad Alihissalatul Salam sudah berpesan, sudah berpesan kepada para sahabat, khudu anni manasikakum. Itu pesan dari Nabi Alihissalatul Salam agar para sahabat siap selalu konsentrasi, fokus dengan apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW konsentrasi penuh dengan semua yang dikerjakan oleh beliau SAW di dalam ibadah haji Nah, karena beliau sudah memberikan arahan anni manasikakum kalian harus mengambil tata cara manasik haji hanya dariku artinya perhatikan baik-baik apa yang saya kerjakan apa yang saya lakukan, perhatikan baik-baik apa yang saya ucapkan di dalam proses pelaksanaan ibadah haji. Nah, dalam proses pelaksanaan ibadah haji. Karena itu pesan dari Nabi Alihissalatu sallam. Nah, dalam perjalanan mulai berangkat meninggalkan kota Madinah sampai tiba di Mekah, kemudian hari-hari pelaksanaan ibadah haji, kemudian beliau pulang kembali ke kota Madinah. Dalam perjalanan ini lebih dari satu bulan lamanya, sallallahu alaihi wasallam di sana beliau sallallahu alaihi wasallam begitu aktifnya. Menyampaikan pesan, menerangkan bimbingan, memberikan wasiat nah, dalam banyak kesempatan. Sallallahu Alaihi Wasallam berkumpulnya para sahabat dalam jumlah yang begitu besar dimanfaatkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Nah, setelah sekian banyak sabda beliau ucapkan, setelah sekian lama wasiat dan nasihat beliau sampaikan maka beliau sallallahu alaihi wasallam wa menutupnya dengan sebuah pesan juga. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Falyuballigh asyahid alghaib." Falyuballigh asyahid alghaib. Itu pesan dari Nabi alaihi salatu wasalam, memacu dan melecut semangat kita. Apa arti dari pesan Nabi alaihi salatu terakhir tadi? "Falyuballigh asyahidul ghaib." yang ikut hadir dalam kesempatan ini berkewajiban untuk menyampaikan kepada yang tidak hadir nah, ini kan spirit seorang muslim di dalam berdakwah. apa yang sudah ia peroleh apa yang sudah ia dapat ia catat, ia dengar oleh syariat islam diperintahkan agar menyampaikan yang kepada orang lain bukan dimiliki sendiri, bukan ditutup-tutupi bukan sampaikan kepada orang lain perkara dia terima, menolak menentang Mengikut Itu bukan kembali kepada kita Tugas kita hanya menyampaikan Hidayah Tidak mendapatkan hidayah Itu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Terkadang Sebagian diantara kita nah Sudah tidak memiliki semangat sejak awal Melihat objek dakwahnya Kok begitu parah Melihat calon objek dakwahnya kok begitu parah, kayaknya nggak mungkin nih, sulit, susah. Dulu pernah disampaikan, tapi menentang, sempat mendapatkan nasihat, tetapi ternyata ditolak. Nah, sebagian kita kemudian menganggap ini sudah habis ceritanya nih, tutup buku, buang atau simpan. Nah, kita lupa bahwa hidayah ataukah tidak mendapatkan hidayah itu bukan urusan kita tetapi kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah, fadhakir innama anta mudhakir sampaikan saja peringatan itu tugasmu hanyalah sebagai juru pengingat innama anta mudhakir kalau kita yang belajar bahasa Arab innama itu disebut dengan adatul hasr nah Artinya tugas dan kewajiban kamu Hanya sebatas menyampaikan Tugas dan kewajibanmu Hanya sebatas menyampaikan Diterima, ditolak, ditentang, dituruti Itu bukan urusan kita Laksanakan saja tugas dan kewajibanmu berdakwah menyampaikan kepada umat Menyampaikan kepada keluarga Menyampaikan kepada orang tua Menyampaikan kepada siapa saja Nah ini salah satu bekal utama yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia sudah punya keyakinan yang semacam ini, ketika ia sudah memiliki keyakinan semacam ini, dia tidak akan pernah kecewa sakit hati saat dakwahnya ditolak. Ia tidak akan pernah bersedih ketika ternyata dakwahnya itu ditentang, tidak diterima oleh orang ia tidak akan takabur, ia tidak akan sombong saat dakwahnya bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Kenapa? Ya hidayah ataukah tidak itu bukan urusan kita. Diterima ataukah ditolak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dakwahnya diterima, ia yakin itu memang karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya menyampaikan. Tugas saya hanya menjelaskan. Fadzkir inna ma anta mudzkir. Ayat setelahnya apa? lasta alaihim bimusaidir engkau itu bukanlah orang yang memaksakan sesuatu kepada mereka bukan engkau bukan ditugaskan untuk memaksa orang bukan sampaikan saja sampaikan saja maka jangan pernah putus asa jangan pernah menyerah di dalam berdakwah di, di dalam berdakwah fi sabilillah azza wajalla nah hari ini ditolak belum tentu setahun dua tahun yang akan datang tetap ditolak lagi nah, Hari ini ditentang Belum tentu esok lusa dan berikutnya Tetap ditentang Contoh di dalam sejarah Sangat banyak Orang-orang yang semula menentang Membenci, memusuhi Setelah perputaran waktu dijalani Subhanallah menjadi yang paling terdepan di dalam membela dakwah Menjadi paling terdepan di dalam membela dakwah mulai kita lihat dari sejarah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain mulai dari sejarah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain nah, kita mengenal siapa itu Khalid ibn walid, kita mengenal siapa itu Abu Sufyan ibn Harb kita mengenal siapa itu Ikrimah ibn Abi Jahal. kita mengenal siapakah Amr ibn al-As, tokoh-tokoh kekafiran di zamannya menjadi yang paling terdepan memimpin mengkoordinir, mengorganisir Nah, mengatur barisan orang-orang kafir untuk menyerang dan menghancurkan kaum muslimin. Tetapi pada akhirnya Allah berikan hidayah untuk mereka dengan sebab orang-orang inilah sahabat-sahabat ini Abu Sufyan, Khalid binul Walid, Amr binul As, Ikrimah bin Abu Jahal. Kemudian proyek perluasan Islam itu terus berlangsung. Mereka yang dahulunya menjadi panglima kekafiran Allah ubah. Nah. Allah berikan hidayah dan petunjuk mereka Yang akhirnya menjadi panglima-panglima Islam Yang ditakuti oleh lawan Subhanallah nah. Sehingga jangan pernah berkecil hati Ketika kita berdakwah. Oh ini ditolak Susah kayaknya Hatinya keras nah. Iya tetap berharap Bahawa suatu saat Allah akan melunakkan hatinya Contoh sudah sekian banyak terjadi seperti yang saya sebutkan di zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, di zaman kita pun sama di zaman kita pun sama kalau kita mau bercerita, berbagi, sharing mendengar informasi beberapa sahabat-sahabat kita dari ikhwan salafiin ikhwan ahli sunnati wal jamaah kalau kita bertanya tentang sejarahnya menjadi salafi tidak sedikit diantara mereka yang dulunya ternyata penentang tidak sedikit diantara mereka ternyata dulunya adalah sangat membenci a priori, hobi, takut menjauh, menghindar tapi hati itu bukan di tangan kita hati itu diantara jari jemari Allah subhanahu wa ta'ala yukallibuha kayfasha. Allah yang akan membolak membolakbalikan hati kita sesuai dengan kehendaknya hari ini benci mungkin besok berubah menjadi cinta hari ini senang belum tentu besok tetap senang Mungkin berubah menjadi permusuhan. Nah, karena sekali lagi hati itu bukan di tangan kita, hati itu di tangan Allah Wajudan. Nah, di sebuah kampung di Jawa Tengah, nah, dakwah salafiyah itu sulit sekali diterima oleh masyarakat. Tokoh penentangnya adalah tokoh masyarakat setempat. Nah, anggota BPD ya atau BKD. Badan pengusyaratan desa Ada kan ya BPD kan nah. Juru bicaranya BPD Susahnya minta abun nah. Sebagian teman sudah putus asa nih. Kira-kira nah. dakwah ke depan di desa ini Seperti apa sih Nah, Apakah kira-kira akan berkembang Ini, ini, ini, ini dan itu Nah, Tetapi sekali lagi Hidayah itu bukan di tangan kita Tugas kita hanya Menyampaikan Allah menyatakan anta mudakir. Majalah asyariah as Masuk ke rumah bapak itu Tokoh penentang dakwah Yang paling lantang berbicara di depan Menentang, enggak, enggak, enggak, enggak sesat dakwah salafiyah Ini, ini itu. Majalah syariah masuk Satu, dua, tiga Nah Ternyata, alhamdulillah, suatu saat bapak itu, bapak itu sedang gak ada kerjaan mungkin ya, duduk di ruang tamu tamu rumahnya sendiri, ruang tamu rumahnya sendiri, iseng, iseng, bukan karena mencari kebenaran seperti yang kita lakukan bukan, ini majelis syariah punya wahabi dibuka satu satu lihat cahaya hidayah itu masuk seperti apa buka satu-satu oh ternyata seperti ini ya oh dibuka lagi ilmiah dibuka lagi logis dibuka lagi masuk akal ternyata selama ini saya keliru saya keliru, sekarang menjadi yang paling terdepan sekarang menjadi yang paling terdepan dakwah salafi akhirnya masuk di desa itu mulus lembut halus subhanallah Tugas kita hanya menyam. Baik kan. Urusan diterima, ditolak itu bukan bukan urusan kita. Jangan pernah berpikir. Ditolak, diterima, tolak, diterima. Kalau hanya untuk sekedar evaluasi, boleh. Tapi kalau kemudian untuk menjadi bahan pikiran, kok ditolak ya dakwah saya. Nah, Atau kemudian na'udzubillah, kemudian sombong dan takabur. Mungkin kepandaian saya dalam mengatur kata. Mungkin... Kepiawayan saya di dalam bermuamalah Akhirnya dakwah saya diterima Takabur, itu juga gak boleh Nah Karena yang memberikan hidayah itu bukan kita Hidayah itu hanya Allah yang memberikannya Tugas kita hanya menyampaikan Tugas kita hanya menyampaikan Asyik Muhammad Aman Al-Jami Rahimahullah Mungkin kisah ini pun sudah sering kita dengar Tetapi tentu tidak mengapa diulang lagi Sebagai tambahan contoh Nah, kejadian ini di daratan India, di apa namanya negara-negara Hindustan, mereka sangat sangat membenci dengan dakwah Muhammad bin Abdul Wahab an Najdi. Mereka sudah membenci dakwah, membenci nama Muhammad bin Abdul Wahab. Pokoknya Muhammad bin Abdul Wahab itu begini, begini, begini itu sudah ditanamkan oleh tokoh-tokohnya ditanamkan oleh tokoh-tokohnya kepada para pengikutnya batuunya itu Muhammad bin Abdul Wahab tuh begini Muhammad bin Abdul Wahab tuh begini begini semua ya. ada salah satu mahasiswa di jamiah yang di ada di kerajaan Arab Saudi kemudian pulang kampung di daerah Hindustan itu yang dibawa kitab buku karya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab dibawa begitu tetapi covernya dirobek jadi tidak ada keterangan siapa penulisnya tidak ada keterangan apa judul bukunya kan begitu disampaikan kepada tokoh masyarakat setempat nah, yang memang memiliki kemampuan untuk membaca bahasa Arab nah, diberi buku itu dibuka dibuka indah tentu kita sudah pernah ya membaca kita butawhid mungkin terjemahannya kan judul bab waqaulillahillazza wajall firman Allah Al-Ladin aaman, walam yabsu imanahum bizar min ulaikalahum alamu wa muhdadun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fi hadith sahih. Kan begitu? Firman Allah sabda Rasul Firman Allah sabda Rasul Ucapan ulama. Kemudian ada tambahan di bawahnya fihi Masail. Ada beberapa hal yang bisa kita petik dari ayat dan hadis di atas satu, dua, tiga, empat, lima. Ilmiah, logis karena memang dia punya kemampuan berbahasa Arab ketika melihat buku ini, oh uh, bagus sekali buku ini bagus, sudah dipuji habis buku itu barulah bertanya, ini karyanya siapa? ya itu karyanya Muhammad bin Abdul Wahab Hah? kaget lihat, seperti cahaya hidayah itu masuk yang sebelumnya, sudah enggak, enggak benci, benci dengan Muhammad bin Abdul Wahab tapi dengan cara seperti itu subhanallah, karena fadakir innama anta Mudah kiri tugas kamu itu hanya menyampaikan saja tugas kamu itu hanya menyampaikan kita kita kemudian melihat dakwah al sheikh mukbin ibnu hadi al wadi'i rahimahullahu taala al sheikh mukbin ibnu hadi al wadi'i rahimahullah beliau berasal dari wilayah syiah syiahnya bukan cuma syiah kampungan bukan syiah asal asalan bukan syiah pemula tetapi Syiah yang sudah berkuasa di daerah itu kurang lebih seribu tahun lamanya. Jadi bercokol kuat turun temurun pemahaman Syiah. Nah, semua praktek-praktek Kesyiahan ada di sana. Mulai dari mencela para Sahabat Rasulullah ta'ala anhum ajmain menuduh Malaikat Jibril tidak amanah sehingga keliru menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Seharusnya wahyu itu kepada Ali bin Abi Thalib. Mirip sih kata mereka. Ya walaupun mirip kan sebenarnya berbeda. Ali bin Abi Thalib ketika itu umurnya berapa tahun sih? Kalau mungkin wajahnya agak sama, tapi kan bentuk fisiknya berbeda. Ali bin Abi Thalib masih kecil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah berumur 40 tahun. Alasan aja dibuat orang Syiah tuh. Dan ini ummul mukminin, ummahatul mu'minin istri-istri Nabi alaihi wasallam. Naam. Perayaan ini, perayaan itu, perayaan ini, perayaan tersebut bahkan nikah mut'ah juga ada di sana di beberapa tempat nah, jadi kondisi masyarakat uh, berasalnya syekh mubil rahimahullah ta'ala di sana itu kondisi masyarakat syia nah, tetapi siapa yang menyangka ternyata dari sanalah dakwah tauhid itu kemudian muncul dan bercahaya dari tempat itulah kemudian dakwah sunnah nabi alaihi salatu wassalam kemudian muncul bercahaya, bercahaya menerangi dunia diantara sekian banyak cahaya-cahaya yang lainnya tentu, nah itu kan hidayah beliau alaih beliau rahimullah taala selalu uh, selalu sabar, tekun, gigih untuk menyampaikan dakwah kepada umat, hasilnya sudah kita rasakan bersama, alhamdulillah, dakwah syekh Mukbin bin Hadi al-Wadi rahimullah itu hanya satu contoh. Jadi sekian banyak contoh yang uh, tentang dakwah yang pernah di, dibawakan oleh para ulama Rahimahumullah Nah, yang pernah dibawakan oleh para ulama rahimahumulloh Taala. Nah, memang uh, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan rahmati Allah azza wajal. Memang tugas kita yang paling berat itu adalah uh, mempersiapkan diri dan bekal di dalam berdakwah. Ada rambu-rambu yang mesti kita perhatikan ada larangan ada perintah ada sesuatu yang harus dihindarkan ada yang mesti dilakukan Nah, disitulah letaknya sebab dakwah itu berhasil ataukah tidak walaupun nanti akhirnya Allah lah yang menentukan walaupun akhirnya nanti Allah lah yang menentukan semua faktor dan semua hal yang kaitannya tentang keberhasilan dakwah kembalinya kepada satu juga ilmu kembalinya akan kepada satu hal juga ilmu tanpa ilmu dakwah itu tidak akan tersampaikan dengan baik tanpa ilmu dakwah itu tidak akan diterima dengan caranya yang benar tanpa ilmu Langkah-langkah yang diambil dalam berda'wah Mungkin salah dan keliru nah. Tetapi dengan ilmu Da'wah itu kemudian tersampaikan dengan baik Kenapa? Ia memahami betul Seperti apakah da'wah itu disampaikan nah. Kapan kah waktu yang tepat Kapankah waktu yang tepat Da'wah itu disampaikan nah. Ia mengetahui dengan benar dan baik Nah Tema dakwah yang akan dia sampaikan itu apa? Nah, semuanya membutuhkan ilmu. Semua membutuhkan ilmu. Nah, kalau sudah kita berbicara seperti itu, akhirnya kita harus kembali kepada pengalaman-pengalaman dakwah yang pernah dan telah dilakukan oleh para ulama rahimahumullah. Sebagai salah satu contoh, misalkan. Nah, sebagai salah satu contoh, misalkan. Ketika Syekh Muqbil rahimahullahu taala dituduh menghina dan meleceh-melecehkan Ahlul Bait. Ini kan isu yang ditebarkan oleh orang-orang Syiah bahwa Ahlus Sunnah, Salafiyun itu thi, tidak menghormati Ahlul Bait. Melecehkan dan menghinakan Ahlul Bait, keluarganya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam maka ketika ada sebagian ikhwan di sana berinisiatif untuk mengundang al-Syeikh Mugbil Rahimullah guna menyampaikan muhadarah nah. pengajian umum kepada masyarakatnya nah. sebagian masyarakat itu sudah mengambil sikap kapan-kapan nah. waktunya siap walaupun dalam bentuk gerakan fisik mengganggu dakwah atau muhadarah yang disampaikan oleh al-Syeikh Mugbil Rahimullah. masjid memang penuh tetapi penuhnya masjid itu bukan berasal dari bukan berasal dari mereka yang mendukung dakwah syekh Mukbin. Tetapi sebagian besarnya justru dari masyarakat yang sudah siap. Ini Mukbin, ini Mukbin, ini Mukbin. Orang yang selama ini mencela, mencela ahlul Ahluul Bayt, mencela keluarga Nabi Aleyhi Salatul Salam. Karena tadi sudah tergambarkan seperti apakah kondisi masyarakat saudah masyarakat ketika itu. Mereka adalah masyarakat siyah. Lihat bagaimana keilmuan dan hikmah yang dimiliki oleh Asy-Syaikh Muhammad Rahim Allah taala. Dari awal hingga akhir, materi beliau yang disampaikan adalah keutamaan Ahlul Bait. Beliau berbicara panjang lebar tentang ayat dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang menjelaskan kedudukan serta derajat tinggi Ahlul Bait. Sampai sebagian di antara mereka tercengang kaget. Mereka yang mengaku cinta kepada Ahlul Bait tidak pernah memuji seperti pujian yang diberikan yang, dipuji, eh, yang seperti pujian yang diberikan oleh Syekh Muhammad Rahimahullah. Mereka yang mengaku cinta kepada Ahlul Bait tidak pernah menyanjung seperti sanjungan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Rahimahullah taala ketika itu. Mereka yang mengaku cinta kepada Ahlul Bait ternyata masih banyak hadis-hadis tentang keutamaan Ahlul Bait yang belum pernah mereka dengar kecuali saat itu. Akhirnya beliau mendapatkan simpati. Sebagian di antara mereka kemudian tertarik Mayoritas dari mereka kemudian uh, Lurus Cara pandangnya Kepada dakwah as-salafiyah Ternyata tidak benar Bila Mukbil itu mencela ahlul bayit Ternyata tidak benar Kalau salafiyun ahlu sunnah itu Membenci ahlul bayit Buktinya dari awal hingga akhir Mukbil bin Hadi Bercerita tentang keutamaan ahlul bayit Nah, ini sebuah contoh. ikhwati filah yang dimuliakan dari rahmat, rahmati Allah Azza Wajal. Betapa ilmu itu adalah variabel yang paling penting di dalam berdakwah. Fi sabinilah yang Azza Wajal. Yang paling penting di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesalahan satu kesalahan yang kita lakukan, dampaknya bukan kembali kepada individu kita. Kesalahan yang kita lakukan akhirnya akan berdampak juga pada nama baik. Dakwah Salafiyah, dakwah ahli sunnati wal jamaah. Na'am oleh karena itu, ia ya rajin belajar. Oleh sebab itu, semangatlah untuk taklim dan mengikuti majlis-majlis ilmu. Oleh sebab itu, semangatlah selalu untuk mendengarkan kajian dan ceramah Ustadz Ustadz kita. Dari mereka kemudian kita akan mendapatkan sekian banyak pelajaran berharga di dalam berdakwah. Na'am Islam mengajarkan kepada kita di dalam berdawah untuk tidak menyamaratakan objek dakwah. Semua dibukul sama rata, bukan seperti itu. Naszilul nas, mana zilahum? Atuhibuna an yuqadzab Allah wa rasulu. Posisikan orang itu sesuai kadarnya masing-masing. Apakah kalian ingin Allah itu didustakan? Apakah kalian ingin Rasulullah SAW itu didustakan? Seperti itu pesan kepada kita. Naam. Sehingga kita memposisikan orang itu berbeda-beda Cara kita menyampaikan dakwah kepada anak kecil Pastinya berbeda dengan cara dakwah yang kita sampaikan kepada anak-anak muda nah, Bahasa kita di dalam berdakwah untuk orang tua Itu tentu berbeda Kualitasnya Dengan dakwah yang kita sampaikan misalkan kepada mereka yang remaja nah Bahasa kita kepada kaum wanita Harusnya beda dengan bahasa kita kepada kaum pria. Nah, bahasa kita, cara kita di dalam menyampaikan dakwah kepada penguasa, kepada penguasa, tentunya tidak sama dengan bahasa yang kita pilih untuk keumuman warga. Masing-masing punya makom yang berbeda. Nah, di sinilah e, letak perlunya kita untuk terus belajar, belajar, tolol ilmi, ngaji, ngaji, ngaji, ngaji, ngaji, terus ngaji. Nah, tanpa ngaji, tanpa belajar, bagaimana mungkin kita bisa mengetahui hal-hal yang semacam ini di dalam berdakwah, hikmah di dalam berdakwah. Nah, Nabi Muhammad SAW, beliau memberikan jawaban itu, padahal pertanyaannya sama dengan jawaban yang berbeda. Nabi Muhammad menjawab dengan jawaban berbeda, padahal pertanyaannya sama. Beliau ditanya oleh seorang sahabat. Ayyul Islam khair. Wahai Nabi, wahai utusan Allah. Ajaran Islam yang terbaik itu apa? Beliau juga kadang-kadang ditanya. Ma afdhalu al amal indallah. Wa ma ahabbul a'mal ilallah. Nabi juga ditanya. Amalan yang terbaik dan paling afdhalu. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu apa wahai Nabi? Pertanyaannya kan sama maknanya. Tetapi jawabannya berbeda. Terkadang Nabi alaihi salatu menjawab, "Ash-shalatu 'ala waqtiha." Salat tepat pada waktunya. Kenapa beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban seperti ini? Diterangkan oleh para ulama ketika berbicara tentang syarah hadis Ibnu Mas'ud tentang as-salatu ala waktih. Karena beliau melihat bahwa kondisi si penanya kondisi si penanya sangat tepat untuknya diingatkan dan disadarkan tentang salat tepat pada waktunya. Nah, karena kondisi si penanya itu lebih tepat untuk dijawab seperti itu, dijawablah as-salatu ala waktih, salat tepat pada waktunya. Dalam kesempatan yang lain pertanyaannya sama jawaban Nabi alaihi salatu al jihadu fi sabilillah. Amalan yang terbaik itu yang berjihad di jalan Allah azza Kenapa beliau alaihi salatu menjawab demikian? Karena beliau melihat bahwasanya orangnya kuat, gagah, mampu bertempur dengan baik, memiliki kemampuan dalam mengatur dan meracik strategi di dalam berperang. Nah Artinya manfaat yang bisa ia berikan di dalam berjihad pada fisa binillah itu jauh lebih besar. Maka Nabi pun menjawab, aljihadu fisa binillah. Dalam kesempatan yang lain, jawaban Nabi juga berbeda. Birul walidain berbakti kepada kedua orang tua. Karena beliau melihat bahwa kondisi si penanya, nah, kondisi si penanya, sangat tepat untuknya diingatkan berbaktilah kepada kedua orang tuamu berbaktilah kepada kedua orang tuamu sahabat lain bertanya jawabannya berbeda lagi ayul islami khair islam yang terbaik itu seperti apa wahai nabi kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuti'imu ta'am wa tukri'us salam ala man arafta wa man lam ta'arif islam yang terbaik itu ya engkau Berbagi makanan kepada orang lain Dan engkau ucapkan salam Kepada orang yang engkau kenal Maupun yang tidak engkau kenal nah. Akhirnya Kita bisa mengambil kesimpulan Seperti kesimpulan yang telah diambil oleh para ulama Bahawa Likulli maqamin maqal Kan begitu Likulli maqamin maqal Ulama membuat satu kesimpulan Dari sekian banyak hadis. Beberapa peristiwa yang terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wasallam bahwa likulli maqamin maqal. Setiap posisi, setiap tempat, setiap keadaan mungkin berbeda cara penyelesaiannya. Cara penyampaiannya pun demikian. Temanya pun seperti apa? Sesuai dengan kondisi. Nah, itulah Islam. Ajaran yang maha sempurna. Itulah Islam ajaran yang begitu indah sekali nah, maka ikhwati fillah yang dimulakan dan dirahmati Allah Azza wa jalan, memang uh, kita sedang berbicara tentang teknis cara menyampaikan dakwah ini kepada umat manusia nah, kapan harus bersikap lembut kapan pula harus bersikap tegas, tidak punya kompromi, tidak ada tawar menawar dan ini membutuhkan il ilmu tidak didorong oleh emosional, nah tidak didorong asalkan pokoknya ini benar, ini benar mau nggak mau harus begini. Nah orang yang berdawah itu ibarat seorang dokter, nah ia harus tahu jenis penyakitnya, ia pun harus tahu apa jenis obatnya, ia harus tahu kadar sakitnya parah, sedang atau keringan, sehingga dia bisa mengatur komposisi apa namanya formulasi dari obat yang akan, yang harusnya ia berikan Jangan salah obat, kebanyakan, kekurangan Seperti itulah Karena da'i seorang alim itu adalah tabib Kata para ulama Orang yang alim seorang da'i itu adalah tabib Maka dia harus tepat meracik obat Untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di tengah-tengah masyarakat Penyakit syirik, penyakit bin'ah, penyakit maksiat dan sebagainya Nah, dan sebagainya. Kita sekali lagi ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza Jal. betul-betul membutuhkan ilmu. Nah, membutuhkan ilmu. Hanya dengan ilmu kita akan bersikap dengan hikmah dan bijak. Hanya dengan ilmu kita akan bisa bersikap hikmah dan bijak. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus para sahabat untuk berda'wah ke berbagai negeri. Di antara yang diutus oleh Nabi alaihi wasallam adalah sahabat Muaz ad. Ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala dan Abu Musa al ashari Beliau mengutusnya ke negeri Yaman. Apa pesan Nabi Muhammad alaihi salatu kepada beliau berdua? Pesan beliau kepada dua sahabat tersebut adalah yassira wa la tu'ssira, basyira wa la tunaffira, wa tatawa'a wa la tahtalifa. Pesannya singkat. Tetapi Nabi Muhammad SAW mengerti dan yakin Bahwa kedua sahabat itu mampu menerjemahkan pesan singkat itu Karena memang Mu'ad bin Jabal dan sahabat Abu Musa Sudah dididik dan digembleng oleh Nabi SAW dalam kesehariannya Setelah beliau berdua mendapatkan dan menimba ilmu sekian banyak dari Nabi SAW Kemudian diutus ke negeri Yaman sebagai seorang da'i Beliau hanya berpesan singkat Kenapa pesan beliau singkat? Karena beliau sekali lagi sudah mengerti, memahami, yakin bahwa kedua sahabatnya bisa dan mampu menterjemahkan pesan singkat itu. Apa pesan singkat Nabi alaihi salatu wasalam? Yassira wa la tu'assira. Buat mudah. Jangan membuat orang memandang Islam ini sulit. Basshira wa la tunfirah. Sampaikan hal-hal yang menyenangkan, yang menggembirakan. Jangan membuat orang itu kemudian lari dari Islam Berusaha untuk selalu kompromi pendapat, Menyatukan pendapat Bermusyawarah nah, Saling mengalah Dan jangan berselisih Jangan bersilang pandang nah, Pesannya kan singkat Sekali lagi, kenapa pesan itu disampaikan secara singkat oleh Nabi Muhammad SAW? Karena beliau yakin bahwa kedua sahabatnya mampu menterjemahkan pesan singkat ini. Kita belum mampu untuk menterjemahkan dengan baik pesan singkat dari Nabi Muhammad SAW. Maka kita perlu membaca, membaca, membaca dan terus membaca. Seperti apakah praktek para ulama di dalam mengamalkan hadis ini? Nah, praktek para ulama di dalam mengamalkan hadis ini nah, tetapi ikhwati filah yang dimulakan dan dirahmati Allah dua pesan pertama dari nabi, dari tiga pesan ini, yaitu eh, permudah jangan persulit yang kedua sampaikan hal-hal yang menyenangkan, mengembirakan jangan membuat orang lari dua pesan ini pada prakteknya di zaman kita Kembali juga kepada mu'amalah kita sehari-hari. Mu'amalah kita sehari-hari. Kalau mu'amalah kita baik, interaksi kita positif. Maka dakwah itu pun insyaAllah akan bisa diterima dengan baik pula. Tetapi jika interaksi yang kita lakukan ternyata bernilai kurang. Atau bahkan negatif. Naudzubillah. Maka dakwah itu mungkin. Kemungkinan besarnya akan ditolak dan dibenci oleh orang. Akan dibenci dan ditolak oleh orang. Nah, mulai dari yang paling simpel. Ketika kita menyampaikan satu usulan dalam majelis musyawarah, katakan dalam pertemuan RT, dalam rapat keluarga, dalam rapat, dalam pertemuan ketakmiran masjid dan kepengurusannya. Satu usulan kita sampaikan. Salah kita memilih kata, salah kita mengambil intonasi, keliru kita di dalam mengatur mimik wajah. Nah, itu sudah menimbulkan kesan negatif nah, kesan menggurui kesan sok tahu nah, kesan mengecilkan orang lain yang lebih tua itu bisa saja muncul yang akibatnya usulan kita yang sebenarnya baik dan memiliki nilai positif ditolak nah, simple saja yang semestinya kita membuka usulan itu dengan permohonan maaf yang semestinya usulan itu kita buka juga dengan ucapan terima kasih. Semestinya usulan itu disampaikan dengan nada suara yang datar, kalau bisa menurun, bukan meninggi sehingga tidak terkesan menggurui. Ini berbeda kawan kita. Langsung aja Pak, saya usul begini, Pak. Langsung. Ya kan tuntut poin. Betul, tuntut poin. Bahasa Sunda kan gitu, tuntut poin langsung wae betul tuntut poin tapi kapan tuntut poin itu apa dalam setiap kesempatan terus yang penting tuntut poin tuntut poin terang-terangan aja lah nggak main belakang ya. tapi coba diperhatikan adab dan akhlaknya mau kita apa sih beratnya kita ucapkan terima kasih dulu ucapan mohon maaf nah usul eh, silakan pak diaun ada teman kita misalkan namanya Diaul, Pak Diaul silahkan, kan bisa. Ini ke dokter Diaul nih teman saya. Daripada ngasih contoh orang lain, contoh saya dan teman dekat saya aja. Bisa-bisakan Pak Diaul, ya. Terima kasih kepada uh, Pak RT, demikian juga jajaran pengurus. Uh, saya telah diberi kesempatan untuk berbicara. Kan manis kan ya. Gak langsung Pak, saya usul begini Pak. Besok kerja baktinya gini aja alasannya tuntung poin, bukan tuntung poin cara kita menyampaikan cara kita berdakwah itu seperti apa minimalnya pertama ucapkan terima kasih terima kasih Nah, uh, atas waktu yang telah diberikan barangkali ada bapak-bapak lain juga yang ingin menyampaikan usulan, tapi alhamdulillah terima kasih sekali lagi Pak RT saya yang diberi kesempatan berbicara kan orang sudah nyem, oh ya ya silakan lanjut lanjut, Badi Ya'ul kan gitu yang kedua mohon maaf, ini Pak RT barangkali nanti usulan saya kok ternyata tidak berkenan. Barangkali usulan saya ini kok agak-agak apa namanya uh, tidak berkualitas. Nah, tapi bagaimanapun juga saya ingin terlibat aktif dalam kegiatan seperti ini. Saya merasa saya adalah bagian dari anggota keluarga di sini. Karena kita kan satu keluarga kan begitu Pak RT. Pak RT kan mesti jawabnya, iya betul. Gak mungkin enggak, lu siapa? Eh? Tidak mungkin kan seperti itu Ya paling tidak 2 menit 3 menit sebagai pembukaan Barulah menyampaikan usulan Begini PRT saya punya usulan Ini menurut pribadi saya eh, Kedangkalan wawasan saya Sempitnya pengetahuan saya Tapi barangkali eh, setelah saya sampaikan Saya bisa mendapatkan pencerahan nah berarti selama ini cara berpikir saya salah mungkin silahkan nanti saya kembalikan kepada forum begini kalau untuk kerja bakti buat pos ronda kayu yang paling bagus itu untuk tonggaknya bukan bambu gitu wah tapi kan pak diaul kita kemampuan kita cuma bisa beli bambu e, misalkan ada yang membantu untuk beli kayu jati gimana pak irut wah oh, bagus kan begitu ya sudah prt mungkin saya bisa bantu itu untuk tonggak kayunya dari kayu jati kan gitu dibandingkan langsung gini gini aja prt ya tonggaknya jangan bambu ya jangan bambu jati aja nanti saya yang beli kan pesannya beda dengan contoh yang saya berikan tadi kan ya lebih enak mana tentu poin lebih indah mana lebih manis mana yang pertama kan dengan sopan santunnya seperti itu subhanallah Ketika kita menyampaikan dakwah kepada orang tua, kepada keluarga. Jangan sampai terkesan kita menggurui mereka. Orang tua itu paling tidak senang kalau digurui. Orang tua itu paling tidak senang kalau digurui. Nah, posisikan sebagai anak. Karena kita memang anak. Posisikan kita sebagai anggota keluarga yang paling muda. Mungkin memang karena kita yang paling muda. Sehingga bahasa kita bukan bahasa orang tua kepada anak. Tapi bahasa anak kepada orang tua. Nah, kepada orang tua. Nah. Jadi ini cerita pengalaman ya. Cerita pengalaman. Jadi di, di Sulawesi ketika saya pulang pertama kali dari Yaman itu apa namanya? Beberapa ikhwan di satu daerah minta saya untuk ke sana. Jadi disampaikan kondisi masyarakatnya begini begini begini begitu. Jadi ditentang oleh kaum tua, golongan tua. Ditentang, dibenci dakwah salafiyah ingin mengadakan pengajian saja susah sekali diusir ini, ini dan itu karena memang background masyarakatnya adalah sufi nah, sehingga duduk rami-rami di mesin itu sudah dilarang tutup, tutup, tutup, sudah jam berapa ini, tutup akhirnya diundang undangan resmi disampaikan kepada kepala desa kepada Pak Camat dan Ramil Kapolsek kemudian apa namanya uh, musyawarah ya Musyawarah desa, anggota-anggotanya. Nah, Itu, malam saya menginap di sana, sudah dapat informasi. Besok Ustadz, ada sejumlah orang yang memang disetting untuk menggagalkan acara kita. Begitu, ya, bismillah. Nah, dan memang benar, pagi hari itu di bagian luar masjid itu sudah kumpulan anak-anak muda bermuka garang. Buas nih sementara masyarakat yang lain sudah mendengar sudah curi-curi dengar persiapan ini bakal terjadi perang apa nih gitu. toa digedein jadi sudah suasananya itu sudah agak-agak mencekam gitu karena dikhawatirkan terjadi konflik horizontal alhamdulillah dengan taufiq dari Allah subhanahu wa ta'ala kita berbicara dan bahasa yang saya pilih ketika itu ini tukar informasi ya berbagi bahasa yang saya pilih ketika itu Ya kami adalah anak-anak muda Kami itu kami ini semua adalah anak-anak Yang inginnya mendekat kepada Tuhan Kami ini anak-anak yang ingin menghabiskan waktu di masjid membaca Al-Quran Kami tidak ingin meniru anak-anak muda lain Yang menghabiskan waktu bergitaran di pinggir jalan Kami tidak ingin menjadi anak-anak muda yang terjerat narkoba bahasa seperti itu yang saya pakai jadi nah, bukan apa namanya orang mau belajar agama di masjid kok dilarang pim maknanya kan sama ya dengan yang saya contohkan tadi Kami anak-anak muda ingin memakmurkan masjid Kami anak-anak muda ingin dekat dengan Tuhan Kami anak-anak muda itu ingin membaca Al-Quran Kami anak-anak muda itu ingin belajar agama Sehingga bisa berbakti kepada orang tua Kan gitu Kami bisa merasakan merasakan ketenangan Jika berkumpul di dalam masjid nah Kami ingin belajar akhlak yang mulia Kami terus bahasa itu yang saya pilih ketika itu. Alhamdulillah tanggapannya positif. Alhamdulillah tanggapannya positif. Nah itu sebagai contoh saja. Dan saya yakin antum semua yang hadir di sini pasti memiliki kemampuan itu. Nah ketika menyampaikan dakwah jangan sampai terkesan kita itu menggurui kita yang paling pinter kita yang sok tahu. Itu. Saya ini sudah 7 tahun ngaji salaf nggak pernah dengar ucapan seperti bapak sampaikan tadi. Wah ya tersinggung mas. Sangat-sangat tersinggung sekali. Semua referensi sudah saya baca. Gaya banget tuh. Nggak ada kegiatan kayak gitu tuh. Bid'ah tuh. Nah, kan bisa dirubah tuh kata-katanya. Sesuai apa yang saya pelajari selama ini. Mungkin kedangkalan ilmu saya. Atau mungkin Bapak nanti bisa menyampaikan juga. Menjelaskan kepada saya. Sepengetahuan saya. Ajaran seperti ini. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Itu saja simpel pak Karena saya tahu bahwa kegiatan seperti ini tidak pernah dilakukan Nabi Muhammad Ya saya lebih memilih juga untuk tidak melakukannya Jadi mohon maaf Kan gak ada masalah kan kata-kata seperti itu Jadi mohon maaf pak kalau misalkan saya berbeda pendapat dengan bapak Tapi akhirnya kan ilmu tersampaikan Daripada tadi ucapannya Saya sudah baca semua referensi gak ada tuh kegiatan seperti itu pak dari intonasinya, pilihan katanya ini ini dan itu. Subhanallah. Nah, dalam kesempatan bulan Ramadhan saya dihubungi oleh sebagian ikhwan imamustad, mau untuk kultum di masjid kami? Oh boleh, boleh tujuh menit setelah sholat subuh. Ya. Di masjid itu ternyata sholat juga, biasa digunakan sholat oleh salah satu tokoh jamaah tablik saat tingkat provinsi. Kan gitu. Karena sudah diumumkan, ini besok yang akan ceramah subuh adalah Ustad dari Salafi ini no, menyebut nama saya itu sebelum sholat subuh teman-teman sudah jemput ke rumah itu naik motor e, naik sambil di sana beberapa teman juga sudah datang ketika saya datang baru sholat tokoh jamaah tablik itu udah marah-marah tuh udah marah-marah siapa yang mengizinkan orang Salafi hut apa itu kultum di sini langkahi mayat saya dulu wah repot ini saya akan laporkan kepada polisi itu jamaah lain yang masyarakat umum tuh sudah takut Ih, mau pecah ini Yang lebih takut lagi ibu-ibu di belakang Sudah Hur -hur. gitu. Ya teman-teman kita Salafi kan darah muda juga Emang lo aja yang bisa, gue juga bisa nih Kan gitu Ini udah bener, -bener dekat, gimana Ustaz? Tenang aja Salafi itu, anak masih ingat sekali tuh Bapak tersebut teriak-teriak jamaah tabla gitu Salafi itu kerjanya cuma jelek-jelekin orang saja. Semua salah, semua salah dia yang paling benar. Mana dalam mati? Kena loh. Dalam mati. Secara tidak sadar dia sedang melakukan apa yang dituduhkan kepada Salafi. Dia, dia, dia kan sedang tidak sadar. Dia itu tidak sadar bahwa ketika dia menjelek-jelekan Salafi, Salafi itu menganggap dirinya paling benar, Salafi itu begini-gini itu. Dia tidak sadar bahwa dia sendiri pun sedang menjelek-jelekan Salafi. Paham enggak? paham gak, ngantuk ya ntar lagi, 5 menit lagi janjinya sampai jam 9 ya begitu apa tambah 3 menit. menit satu jam, jangan begitu ya teriak-teriak, ini teman-teman anak-anak muda itu jadinya di Sulawesi memang Sulawesi Tenggara, itu anak salafi-salafi sudah mulai gini semua nih mohon maaf ketika itu saya yang dimaki-maki ah, apa ini salafi begini itu syirik itu bidah salafi gini. Jadi salafi itu sambil mondar-mandir tu bapak tu Mondar-mandir mondar-mandir mondar-mandir. Saya diam aja. Dia biarin Tapi kan masyarakat akhirnya dengar. Ternyata seperti itu akhlaknya. Selesai. Qomat. Allahu Akbar Allahu Akbar. Allah. Ini beberapa tamir mempersilakan saya maju. Saya enggak enggak. Biar bapaknya aja. Saya persilahkan bapak itu jemaat tadi itu. Uzung jadi imam dia jadi imam, saya di belakangnya, sholat saya sholat, sholat-sholat, fikir segala macam, saya tidak paksakan diri untuk naik, padahal teman-teman sudah siap nih rela, berkorban nih karena emang sudah dijanjikan jadi apa, penceramah di kultum teman-teman sudah siap, maju Ustaz Nggak. kita pulang aja, kenapa? pulang anak muda jangan dituruti, dituruti repot nih padahal ketika itu masih muda saya kan cuman kan iya kita pikir masalah ada Wah, pulang pulang ada rumah ikhwan di sana kita kumpul dulu beberapa ikhwan di sana saya briefing bilang jangan ikut terlibat sedikitpun dalam masalah ini kalau misalkan ada undangan ada panggilan dari takmi masjid dan saya yakin pasti ada undangan karena mereka kan gak enak tuh sudah manggil kita secara resmi ngundang kita ternyata kan gagal kalau kita lihat karakter orang Indonesia secara umum mereka itu pasti malu orang sudah diundang berceramah di depan di atas member sini kok kemudian gagal karena perilaku salah satu jamaah saya bilang kalau kalian diundang jangan datang untuk berbicara masalah ini, jangan datang biarkan masalah ini antara masyarakat dengan jamaah tablik biarkan masalah ini kutubnya itu cuma dua masyarakat dengan jamaah tablik jt dan ini. Kita enggak usah ikut urutan. Itu tunggu aja, pasti saya diundang lagi. Dua hari kemudian ikhwan tuh datang ke rumah Ustaz diundang lagi untuk apa namanya? khutbah Jumat. Oh, wow, naik nih dari kultum Ramadan tuh. Si Ramadan dari kultum subuh jadinya khutbah Jumat. Gimana Ustaz? Ya. Berangkat kita. Berangkat, berangkat. Jadi posisi saya udah yakin nih dengan taufik dari Allah Subhanahu wa khutbah Jumat itu pasti akan di di backup penuh oleh takmir masjid. Karena mereka tentunya tidak ingin kejadian sebelumnya terulang. apalagi saya dapat informasi dari beberapa teman tadi yang tinggal di sana, takmir masjid itu sudah mengadakan rapat, mereka merasa malu ini dan itu. Bahkan makanya mereka ingin mengundang ustaz lagi ya, datang-datang. SMS yang baru nih, khutbah Jumat Ustaz Muhtar. Itu ikhwan salafi yang datang tambah banyak nih. Ribut nih jadinya nih bilang, ngapain ribut ya ibut, nggak usah ribut ikut khutbah Jumat, ikut khutbah Jumat itu, bapak itu, ternyata bawa orang juga, tujuh orang, kalau atau lapan orang lebih itu mereka ada di sebelah kanan imam ya, sana, paling pojok ini yang teman-teman salafi nyebar dari depan saya belakang, pasang muka semua ini, jadi suasananya sudah gak baik, tapi di depan mimbar itu dari ketua takmir, sekretaris sebenarnya, udah duduk rapi ini di backup habis nih saya ini karena kejadian pertama tentunya tidak ingin ter pulang kembali, naik assalamualaikum Azan pas adhan dikumandang kan hujan turun hujan turun, padahal ketika itu materi yang saya siapkan itu bersyukur tema syukur, tema umum hujan turun bersyukur akhirnya kita merubah haluan putar balik apalagi tidak ada tanda larangan kan putar balik. Semula temanya syukur, saya berbicara tentang hujan. Sesuai kan ya, gitu hujan turun hujan. Hujan itu adalah nikmat, tapi terkadang menjadi adab. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita saat hujan turun itu seperti apa. Nah, banyak bercerita tentang air, tentang hujan dari khutbah pertama sampai khutbah kedua. Salat Jumat salam kondisi kondusif, tidak ada masalah. Gitu. Bapak itu kemudian berdiri paling pojok itu, baru bilang, ini baru salafi yang saya cari, <tuh> ini salafi yang saya cari begini, itu bapak yang ngaku itu sambil berdiri. Kemudian kita membuat halakah, ada Pak Takmir, apa ke ketua pengur, ketua Takmir, sekretaris bendahara, kemudian mereka menyampaikan Ustad, kami ini orang awam, tidak mengerti tentang agama sedikitpun, kami mengakui, kami menyadari, saya ini Sarjana teknik, tapi jadi bendahara Saya ini Sarjana apa gitu, gak, jadi gak ada kaitannya Dengan agama, tapi diangkat sebagai ketua Tapi kami punya niat yang baik Untuk memajukan Islam, mempelajari Islam Jadi sehingga kami ini Masyarakat biasa gini, simple saja Yang kami inginkan dakwah itu ya Dengan lembut, dengan baik kan gitu. Bukan dengan teriak-teriak Ini udah mulai nyindir kan ya bukan dengan tria-tria, bukan dengan cara yang keras menyelekan ini, ini dan itu oh iya pak, iya pak, gitu aja saya iya pak, iya, iya jadi, kalau bisa ustad besok idul fitri, ustad yang khotib untung besar kita ya tidak memaksakan diri kultum subuh, dapat khutbah jumat dapat khutbah idul fitri Masya Allah Alhamdulillah, itu kan pengalaman berharga sekali, pengalaman berharga sekali, artinya kita memang ketika ingin melaksanakan dakwah itu, mengamalkan dakwah, menyampaikan dakwah, memang kita butuh ilmu, nah, butuh ilmu. Alhamdulillah banyak di antara kita yang sudah punya banyak pengalaman. Nah, kalau berdakwah ke sana seperti apa kepada orang tua, mendakwahkan uh, salafiyah kepada istri dan anak-anak, menyampaikan dakwah kepada teman, nah, kepada rekan kerja, rekan di kantor, nah, itu penting untuk kita pelajari. Yang oleh Nabi alaihissalatu wasallam disebutkan apa tadi? Yassira wala tu'assira. Bashira wala tunaffira. Jangan sampai sikap kita keliru. Langkah yang kita ambil salah. Itu kemudian menjadi sebab orang benci dengan dakwah salafiyah. Orang itu kemudian benci dengan dakwah salafiyah. Anak kita main-main ke, ke rumah tetangga. Dicariin. Mana si tufel? Tufel! Tufel! Oh, main rumah tetangga sedang asik nonton RoboCop sama Jiban nih. Oh. Tanpa babi, Bu, tanpa salamualaikum ngambil tanya, "Tufel, kamu tuh enggak boleh nonton TV, itu haram. Pulang!" Tetangganya kan dengar. Lihat anaknya ditarik dengan keras sambil diteriak-teriakin. Itu akan menimbulkan kesan yang tidak baik. Nah, memang benar. Kita berusaha untuk mengkondisikan anak-anak itu tidak seperti itu main kepada tetangga. Kemudian akhirnya melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak sesuai dengan syariat Islam. Tetapi cara kita menegur anak, cara kita masuk ke dalam rumah orang, cara kita menegur anak di depan orang, itu kan harus baik juga. Kan itu harus baik juga. Misalkan, Assalamualaikum, oh iya, Pak Budi, mohon maaf, ini uh, uminya Tufeli, ibunya apa namanya manggil tuh pulang ke rumah oh iya pak diaul silakan kan gitu daripada teriak-teriak oh, apa marah-marahin anaknya kamu itu nggak boleh anak pondok kan nonton tv jiban lagi <laughs> polisi kebaikan minta izin assalamualaikum pak buri mohon maaf nih tuh vel ini uh, apa ibunya sedang perlu ada sesuatu yang dilampirkan eh itu vel dinasehati di rumah ini dan itu Nah, tapi kalau cara kita salah, orang kemudian akan melihat dakwah salafiyah kemudian jadi buruk. Kemudian akan menjadi buruk. Nah, kita di Solo alhamdulillah ada beberapa binaan siswa SMA, SMA negeri. SMA negeri 1, SMA terbaik di Solo. Nah, ada dulu pernah dalam satu angkatan tuh yang ngaji sampai 30 siswa dan mereka adalah rata-rata siswa berprestasi nah, juara olimpiade matematika juara ini bahkan pernah sampai ke olimpiade fisika di Brazil nah, jadi anak-anak pintar, dan anak cerdas ada yang, apa namanya, juara programmer tingkat provinsi di Jawa Tengah nah, insya Allah besok saya akan ketemu dengan mereka, sebagiannya di Bandung kan gitu, ketika mereka mulai kenal dakwah salafiah, kenal dakwah salafiah nah, satu pesan saya kepada mereka satu pesan saya kepada mereka, jangan sampai prestasi di sekolahmu jatuh. Jadi ya, kamu yang harus kerja ekstra, prestasi tetap dijaga, tapi ngajinya juga dinaikkan. Jadi kan harus ekstra itu kan ya, prestasi dijaga, kemudian ngajinya juga harus tetap semangat. Nah, ini membutuhkan tenaga ekstra, daya jelajah pikir yang harus luas, kan itu. Kenapa? Karena seringnya. Ketika dakwah salafiyah itu masuk di sebuah sekolah, kemudian mengakibatkan prestasi siswa yang ikut kajian itu turun, kita akan ditutup selama-lamanya. enggak boleh lagi ada kajian di sini. Kenapa? Prestasi anak-anak kami kemudian turun, ikut kajian ini, ikut kajian itu. Nah, tapi Alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sekarang. Sudah lebih dari tujuh tahun. bang. Sudah lebih dari tujuh tahun. Nah, itu pun saya masih ingat awal mulanya dari istrinya dokter Diaul sebagai alumnus dari SMA 1. Nah, sudah sampai 7 tahun sampai sekarang dakwah salafiah ada di sana, kajian rutin di sana di SMA 1 Negeri Surakarta. Nah, kenapa? Karena anak-anak itu yang ikut kajian salaf berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga prestasi. Karena seringnya dakwah salafiyah di sekolah itu ditutup, dihalang-halangi, ditentang. Kenapa? Karena mengganggu prestasi siswa. Ya memang kita harus bisa meyakinkan mereka ya. Kamu harus ekstra ekstra kerja dong. Rumus-rumusnya dihafalin tapi kamu Tetap kamu juga hafal Al-Quran, hafal hadith Nabi A.S Alhamdulillah kan rata-rata mereka cerdas Kemampuannya di atas rata-rata Dan Alhamdulillah banyak yang sukses, banyak yang ngaji, banyak yang mondok Bahkan satu diantara mereka sekarang Sedang belajar di Fiyus di negeri Yaman. Satu diantara mereka Seandainya ratusan anak itu Gagal semua andaikan Kemudian yang berhasil lima satu yang ada di Fiyus ini sudah cukup Kan begitu, sudah cukup satu saja Dari sekian ratus anak itu tapi Alhamdulillah ternyata bukan satu banyak, bahkan yang putri ada yang sudah menikah lulusan dari SMA 1 Surakarta nikah dan sekarang ada di negeri Yaman. kan subhanallah masyaallah, kan begitu nah, sehingga eh, dakwah itu memang perlu langkah-langkah yang bijak nah, kemudian ide-ide yang penuh dengan hikmah, kita melihatnya itu jauh ke depan kita melihatnya jauh ke depan, mungkin kita bisa secara frontal mungkin kita bisa secara frontal untuk masuk masukkan dawa salafia di sebuah sekolah dan itu terjadi, di kota Jogja kan itu. di SMA 1, Yogyakarta juga seperti itu angkatan pertama luar biasa wah, sak, semangatnya semangat. ada yang keluar, ada yang ini ini dan itu tidak bertahan, sampai setahun, sudah sampai sekarang tutup, dawa salafia gak boleh masuk memang ada yang berhasil, Alhamdulillah, 1, 2, 3, 4 tapi kan hanya bertahan setahun saja. Tidak ada generasi kedua, tidak ada generasi ketiga, tidak ada generasi keempat, apalagi nas'allaha salamatu al-afiyah. Nas'allaha salamatu al-afiyah. Ketika kita berdakwah itu memang yang paling terpenting tanamkan ilmu, ilmu, ilmu, ilmu, dan ilmu terus. Nah, ilmu, ilmu, ilmu, tanamkan terus ilmu. Sehingga siapapun yang ingin mengamalkan Al-Quran, mengamalkan, mengamalkan, Al mengamalkan sunnah Nabi SAW, dia lebih kokoh. Karena ia mengamalkannya berdasarkan ilmu Bukan karena ikut-ikutan ustadnya Bukan karena ikut-ikutan us ustadnya Misal saya berikan contoh Ada beberapa akhwat yang bertanya Pertanyaan itu dalam bentuk e, Permintaan dukungan untuk menggunakan cadar Padahal baru ngaji sekali, dua kali, tiga kali, empat kali nah, Ketika itu saya menjawab Yang paling terpenting Punya ilmunya dulu Kalau belum punya ilmunya bisa ditunda kita harus mikirkan ke depan kita harus berpikir sampai jauh ke depan, kalau belum punya ilmunya, ditunda dulu bukan berarti saya melarang bukan berarti saya menyetujui untuk tidak menggunakan cadar, bukan tapi langkahnya itu seperti apa belajar dulu pelajari, cadar itu hukumnya begini, syariatnya demikian kesabaran para sahabiat seperti ini, kesabaran semua itu harus dipelajari, mateng Bercadarlah engkau wahai saudariku nah, Karena ketika seorang wanita Sudah memilih untuk bercadar Berdasarkan ilmu yang matang Ilmu yang kuat Ia sudah siap menghadapi segala macam konflik Bukan ia pakai cadar itu Karena ikut-ikutan usaha oh, Kemarin waktu saya ikut kajian salaf Wanita itu harus pakai cadar Akhirnya saya pakai cadar Saat ia konflik dengan orang tuanya Konflik dengan teman dan tetangganya Konflik dengan keluarga besarnya Ia tidak punya kekuatan untuk melawan Ia tidak punya ilmu dia tidak punya fondasi yang kokoh. Dan akhirnya sering terjadi karena terlalu semangatnya baru sekali dua kali ikut kajian langsung pakai cadar, konflik dengan orang tuanya, enggak kuat. Bukan hanya cadar yang ditinggalkan, banyak di antara mereka kemudian melepas jilbab. Nauzubillah. Dan saya tahu saya tahu persis beberapa contoh kasusnya seperti itu. Saya tahu persis beberapa contoh kasusnya seperti itu. Bukan hanya cadar dibuang, jilbabnya pun dibuang sudah seperti orang biasa padahal awalnya semangatnya luar biasa tapi itu tadi karena tidak dibimbing dengan ilmu tidak dibimbing dengan dengan ilmu, baru kenal ngaji salaf sholat malam, tiap malam 13 rokaat, puasa daud hari ini puasa, besok buka puasa buka, semua celahnya langsung dipotongin gak dijahit dipotong, langsung dipotong gini aja, pakai jubah wow, semua wajahnya jadi pucet, jangan hulu sedikit demi sedikit sedikit demi sedikit nah, karena bagaimanapun juga manusia itu punya siklus jenuh ketika siklus jenuh itu muncul pas konflik datang, habis dan itu kan sudah terjadi nyata, di depan mata kita tetapi mereka yang sedikit demi sedikit dapat ilmu amalkan, sedikit ilmunya amalkan, bukan berarti ia diam di tempat, bukan tetapi ia berusaha semaksimalnya untuk terus berkembang Bukan berarti kita melarang. Wow ustaz kok melarang orang puasa puasa Daud? Bukan. Ustaz kok melarang orang melaksanakan qiyamul lail 13 rakaat? Bukan. Bertahap. Sedikit demi sedikit. Miliki dulu ilmunya. Apa landasan engkau melaksanakan qiyamul lail itu 13 rakaat? Saking semangatnya qiyamul lail 13 rakaat, subuh ditinggalin. Wajahnya pucet, udah enggak bisa berfikir dan itu kan kenyataannya seperti itu tapi bertahap ilmu yang sedikit itu amalkan ilmu yang sedikit itu amalkan terus alhamdulillah mereka yang berjalan di atas bimbingan ilmu di atas bimbingan asatidah alhamdulillah dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala wal fadlillah wahda mereka lebih kuat di dalam istiqomahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala nah jadi yang paling terpenting memang adalah ilmu ya ngaji terus, ngaji setahun dua tahun itu belum cukup setahun dua tahun itu belum cukup Islam itu tidak mungkin dikuasai secara instan Islam itu tidak mungkin dipelajari dalam hitungan hari diklat tujuh hari menjadi da'i iye dalam tujuh hari kok bisa-bisa mencetak menjadi da'i, da'i apa? dan gitu, ya gak mungkin Islam 23 tahun disampaikan oleh Nabi alaihi kok bisa diringkas jadi 7 7 hari. Memangnya di winzip, winrar dikompres lagi enggak mungkin 7 hari. Setahun dua tahun itu belum cukup wahai saudaraku. Belum cukup. Naam, maka terus bersabar, terus bersabar. Kajian seminimal apapun ikuti. Walaupun sepekan sekali, sepekan dua kali Usahakan untuk tetap untuk tetap terus hadir. Kajiannya mungkin itu-itu saja. Bosanin Ustadz, jangan bilang seperti itu. Karena apa yang kita pelajari, mungkin manfaatnya belum kita rasakan saat ini. Mungkin ilmu yang kita pelajari belum dirasakan manfaatnya sekarang. Tetapi kan kita sedang nerima, nerima, nerima, nerima. Nanti ada saatnya kita membutuhkan ilmu yang sudah kita pelajari. Bersabar terus dalam telah ilmi, ngaji dan ngaji. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kita untuk cinta kepada ilmu, cinta kepada ta'lim, cinta kepada majlis ta'lim, majlis ilmu. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memilih kita sebagai bagian dari kaum muslimin, sebagai bagian dari salafin, ahlu sunati wal jamaah. Wallahu alam bisawab, kata lima mazuhri, idha talal majlis, akhada syaitanun sibah. Kalau majlis itu terlalu panjang, syaitan sudah ngambil, ada yang ngantuk, ada yang sudah wah. Kita tutup dengan doa kafarat majlis, Subhana kalaulahu ma'afi hamdik. Ashhadu walla illa anta astaghfiru kalau bilai. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.